Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi untuk membahas ayat-ayat Kauniyah Jadi seperti sudah saya bahas pada pembahasan pertama menjelajah keluasan langit Allah memerintahkan di dalam surat Ali Imran 190 dan 191 A'udzubillah minasyatan rajim Inna fi khulkis samawati wal'ard wa fi khalqil laili wan nahari ayatin lil albab allazina yaqumuna lillahi qiyaman wa qu'udan wa yarcun bihimyatafakkaruna fi khalqis samawati wal rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban jadi dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian dan malam malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi ulil albab. Kita semua berharap menjadi ulil albab, yaitu orang yang mempunyai akal, pen, eh, dikenal juga sebagai cendikiyah, dengan empat syarat di sana, yaitu yang senantiasa ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Artinya dalam segala aktivitas manusia. Kemudian senantiasa memikirkan tentang Kejadian alam semesta ini Apa yang ada di sekitar kita Apa yang ada di langit Di bumi dan apa yang ada Pada diri manusia Apabila didapati suatu kekabu, kekaguman Maka kita akan mengatakan Subhanaka Rabbana Mahalakta hadha batila Tuhan kami tidaklah engkau ciptakan Semua ini dengan sia-sia Pasti ada maksudnya tetapi juga dengan menyadari bahwa penjelajahan intelektual manusia itu mempunyai keterbatasan. Jadi dengan maut itu dengan ilmi ilangkali lah tidak aku berikan, kata Allah, ilmu kepada manusia kecuali sedikit sekali. Maka kemungkinan salah dalam menginterpretasikan ayat-ayat Allah bisa terjadi, dalam memahami ayat-ayat kauniah secara keliru juga bisa terjadi, maka senantiasa beristighfar, mohon ampunan, dan mohon petunjuk selanjutnya itu yang yang kita harapkan dari kajian-kajian ini bahwa kita membina diri menjadi ulil albab. Ayat-ayat kauniyah yang dibahas dalam insyaallah dalam empat pertemuan ini. Pekan lalu sudah membahas tentang menembus keluasan langit. Dengan kita mempelajari langit, kita akan melihat bagaimana kekecilan diri manusia Bahkan dalam hal yang seperti, sepertinya kita anggap sebagai hal yang biasa Terbit dan terbenamnya matahari Di sana banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil Bahwa matahari di kaki langit tambah besar Karena relatif dibandingkan dengan benda-benda yang biasanya besar ketika dekat kita Tetapi kecil di, di, di kejauhan Dan matahari akan terlihat kecil ketika dibandingkan dengan keluasan langit Demikian pula hendaknya dalam membina kalbu kita Bahawa seringkali kita merasa sombong dan angkuh Karena membandingkan dengan yang lebih lemah dari kita Lebih kecil dari kita Lebih bodoh dari kita Dan padahal seharusnya Kita bisa bersikap lebih merendahkan diri lagi Apabila kita membandingkan dengan yang lebih besar Seperti halnya perbandingan-perbandingan yang ada pada Bentuk-bentuk matahari Yang pada hakikatnya ukurannya tetap sama dan insyaAllah pada hari ini Kita akan bahas tentang Asal-usul alam semesta dan evolusinya Tentu ini inter interpretasi Ilmu pengetahuan sampai dengan saat ini Bisa jadi ayat-ayat yang saya bacakan Mungkin punya interpretasi yang lain lagi Setelah ada penemuan-penemuan yang lebih jauh lagi Tapi setidaknya dengan ilmu pengetahuan Saat ini kita akan mencoba memahami beberapa ayat Dalam Al-Quran yang Penafsirannya itu sebenarnya tidak tidak sepenuhnya tepat ketika 14 abad yang lalu Dalam kaitannya tentang alam semesta Karena demikian luasnya alam semesta Mungkin para ulama waktu itu masih terbatas pada apa yang kita lihat Dan kita fikirkan pada waktu itu Seperti halnya konsep langit, sahabat, sahabat, ma'awat itu Kalau dalam konsep yang lama itu dianggap seperti lapisan-lapisan tetapi sekarang semestinya itu difaham sebagai bilangan tujuh atau tujuh 70, ratus mengatakan jumlah yang tak berhingga banyaknya. Dalam surat Al-A'raf ayat 30 dan ayat 30 dikatakan, awalam yaraladzina kafirun anasama atiwalatkan nataratskon fawwakta nahuma. Apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa Langit dan bumi dahulunya adalah sesuatu yang padu Barangkali memahami dengan ilmu pengetahuan Atau katakan abad ke-16 atau abad ke-18 Mungkin susah menafsirkan apa itu langit dan bumi bersatu Tetapi sejak awal abad ke-20 Mulai bisa difahami Bahawa memang bumi dan langit itu adalah dari satu kesatuan dari asal yang satu Kemudian itu dipisahkan Nah ini yang dikenal sebagai teori Big Bang Dan sekarang eh, bukti-buktinya sudah semakin banyak Bahwa alam semesta ini tercipta Itu sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu Dan itu Awal dari Ruang dan awal dari waktu kita Jadi T sama dengan 0 Atau jarak sama dengan 0 Itu dimulai pada saat Big Bang tersebut Dan di luar itu Kita tidak bisa membayangkan Ada ruang lain Ada alam lain selain alam yang Kita diami ini Nah Dari bukti-bukti pengamatan Semakin jauh kita menembus ke langit Berarti kita meninjau Masa lalu kita Masa lalu alam semesta kita kita melihat matahari sebenarnya yang kita lihat adalah matahari 8 menit yang lalu, bukan saat ini, karena jarak 150 juta kilometer dari matahari ke mata kita itu memerlukan waktu 8 menit. Kita melihat bintang yang terdekat Proxima Centauri itu adalah bintang 4 tahun yang lalu. Jadi itu itu yang paling dekat. Belum lagi nanti bintang-bintang yang lain itu bisa sampai puluhan puluhan juta. Mungkin miliaran tahun. Di sini ada kumpulan galaksi-galaksi. Ini galaksi-galaksi yang yang sudah dihitungnya itu menjadi hitungan umur. Berarti umurnya itu sudah sekian puluh sekian uh, miliar tahun. Kemudian makin jauh lagi, ini dideteksi ada yang disebut sebagai quasar. Jadi objek paling terang yang bisa ditek deteksi dari bumi, itu sebagai kuesar itu dihitung jaraknya dan sekarang para pengamat dan para ahli kosmologi observasi, itu semacam berlomba mencari kuesar yang paling jauh, karena dengan melihat kuesar yang paling jauh itu berarti kita melihat objek yang paling muda objek yang pertama lahir, jadi semakin jauh itu berarti semakin semakin muda umurnya dihitung dari saat ledakan pertama atau big bang. Dan ini ada suatu batas tertentu. Jadi ini yang didapati amati cosmic microwave background. Jadi dengan teleskop radio itu bisa dideteksi dari segala arah. Itu ada suatu radiasi microwave kalau dikonversikan dengan temperatur itu sekitar 3 derajat kelvin. Jadi minus -270 derajat Celsius. Dan itu itu sebenarnya sisa dari ledakan pertama. Dan semakin jauh itu berarti sudah semakin mendekati mendekati Big Bang. Bintang yang pertama itu baru kira-kira di sini dan ini susah dideteksi. Nah, Big Bang atau ledakan besar, itu diyakini dari apa yang disebut sebagai Cosmic Microwave Background. Jadi, kalau menggunakan teleskop radio, kemana saja kita arahkan, itu akan mendeteksi sinyal-sinyal uh, seperti ini. Dan ini dari pengamatan microwave, itu dijumpai adanya daerah-daerah yang padat, daerah yang panas, dan daerah yang dingin. Yang merah ini padat. Kem, eh, yang merah ini panas, kemudian yang biru dan kehijauan itu adalah dingin Dan materi di tempat yang dingin ini lebih kompak dan lebih padat dibandingkan dengan yang panas Dan pada saat kekompakan ini, itu berarti terjadi penggumpalan-penggumpalan yang akhirnya itu membentuk menjadi bintang-bintang Kemudian bintang-bintang berkelompok sebagai satu galaksi Unsur pertama yang lahir dari Big Bang tersebut adalah hidrogen Dan hidrogen menjadi inti pertama bagi bahan bakar bintang Dan menjadi materi pertama Di dalam bahasa Al-Quran itu disebutkan bahwa segala kehidupan berasal dari air Dalam bahasa ilmu air H2O itu unsur yang utama adalah hidrogennya dan hidrogen sering disebut juga sebagai zat air Karena itu menjadi unsur yang pertama Dan Awan antar bintang seperti ini Itu menjadi saat, Sampai saat ini Itu menjadi bintang baru Jadi dari awan ini kemudian kita ah, Terjadi penggumpalan peng, penggumpalan, Kemudian nanti akhirnya menjadi Menjadi bintang Dalam bahasa Al-Quran awan antar bintang ini Disebut sebagai dukhan dalam surat fasilat Ayat 11 Di rasi Paluku atau Orion itu ada awan antar bintang yang diidentifikasi banyak sekali bakal-bakal bintang atau embrio-embrio bintang. Jadi di sini ada penggumpalan penggumpalan. Ini masih bintang muda yang masih diselimuti oleh debu yang sangat tebal. Dan ini hanya bisa deteksi oleh teleskop inframerah atau teleskop radio. Kemudian di sini pun demikian ukurannya itu kira-kira tata surya kita dengan planet yang terjauh, planet Pluto itu kira-kira hampir sama seperti ini karena memang planet-planet pun akhirnya terbentuk dari debu-debu sisa pemadatan tersebut ini kita lihat di satu nebula ada semacam kepompong kepompong seperti ini ini pada dasarnya adalah awan antar bintang yang menggumpal dia sambil berputar kemudian bagian tengahnya menggumpal jadi bagian tengahnya ini memadat makin padat dan makin padat ketika suhunya sudah mencapai puluhan juta derajat maka hidrogen dan hidrogen akan bertemu kemudian menghasilkan helium dan kita belajar rumus Einstein E sama dengan MC kuadrat itu adalah selisih antara massa hidrogen dengan massa dua atom eh massa helium dengan massa 2 atom hidrogen. Nah, selisihnya itu massa dikalikan kecepatan cahaya dikuadratkan. Itu yang menjadi energi pembangkit dari bintang termasuk matahari kita. Jadi dari pemanasan pemadatan itu yang kemudian memantik reaksi fusi atau reaksi penggabungan menghasilkan energi kemudian ini bintang mulai bercahaya tetapi masih dilingkupi oleh debu yang sangat tebal sekali seperti ini. Dan reaksi reaksi fusi itu dapat digambarkan bahwa dari helium akan berubah menjadi heli, dari hidrogen menjadi, berubah menjadi helium, dari helium menjadi karbon dan oksigen. Dan helium eh, hidrogen H kemudian C dan O ini menjadi unsur penting bagi kehidupan. Jadi unsur unsur organik selalu ada C H O karbon oksigen dan eh, hidrogen. Kemudian dari C, dari karbon, ini menjadi neon, menjadi magnesium. Unsur-unsur yang ada di dalam darah kita. Dada oksigen menjadi silikon, kemudian menjadi sulfur. Dan seterusnya sul silikon dan sulfur menjadi menjadi besi. Nah, ini inti besi ini, ini yang tidak, kemudian tidak menjadi yang lain lagi. Ini nanti terkait juga dengan bagaimana proses-proses uh, ini yang nantinya terkait pada akhir kehidupan bintang menjadi ledakan sebagai supernova dari perkembangan ketika bintang di dalam seperti sebagai kepompong yang berisi debu-debu itu, mulai memancarkan uh, energinya itu mulai sebagian debu ini dihamburkan keluar jadi di, didorong keluar sehingga Makin tersibak bintang utamanya, kemudian di bagian sisinya ini akan tersisa piringan, piringan debu yang nantinya menjadi bakal-bakal planet. Jadi bagian luarnya, bagian kutubnya ke atas dan ke bawah ini dihamburkan, dibuang sehingga bersih, kemudian tersisa adalah debu-debu di sekitarnya. Jadi seperti piringan hitam, seperti itu kemudian bintang di tengahnya. Dan dari debu-debu yang tersisa sebagai satu piringan yang mengitari mengitari bintang induknya, ini kemudian masing-masing menggumpal lagi membentuk planet-planet. Itu yang terjadi di tata surya kita dan juga di planet-planet lain. Ini adalah salah satu bintang yang diketahui mempunyai piringan debu yang nantinya ini akan membentuk menjadi planet-planet. Mungkin sudah ada bakal planet tetapi belum terdeteksi karena terlalu kecil. Nah, kemudian protoplanet itu kemudian akhirnya menjadi planet-planet ini da dalam contoh matahari kita. Ini kemudian dari piringan debu yang di sini itu akhirnya kemudian menjadi planet-planet Merkurius, kemudian Saturnus, Jupiter, Venus dan seterusnya untuk kasus matahari. Kemudian ada juga bentuk-bentuk yang lain Bukan hanya planet Tetapi ada juga yang disebut sebagai asteroid Atau planet minor, planet kecil Ini sebenarnya hasil tumbukan pecahan-pecahan yang kecil tidak sebesar planet Nah, di luar itu masih ada sisa-sisa debu yang disebut sebagai awan ork Atau disebut sebagai sabuk kuiper itu menjadi bakal komet jadi kalau komet yang kita lihat itu sebenarnya adalah debu-debu yang sangat dingin sekali jadi disebut saja sebagai es yang tercampur dengan debu apabila ini terganggu karena ada misalkan gangguan oleh bintang atau yang lain kemudian bagian dari awan ortina akan lepas kemudian masuk ke dalam tata surya ini yang akhirnya menjadi, menjadi komet yang kita lihat jadi dari es bercampur debu ini ketika mendekati matahari mulai dipanasi, kemudian menguap, ini terdorong oleh angin matahari membentuk ekor ion, kemudian debu-debunya itu membentuk ekor yang lain karena dia berjalan ke arah sana. Dan mempelajari komet ini juga sekaligus mempelajari bahan-bahan asal tata surya kita. Dan ketika masih Dalam kondisi muda Planet-planet dan juga Bumi kita mengalami tumbukan Karena pada waktu itu memang masih padat Dengan sisa-sisa batuan Salah satu teori mengatakan Ada benda sebesar Planet Mars Atau kira-kira sepersepuluh -kira dari bumi kita Pernah menumpuk bumi Kemudian Bagian ininya masuk ke dalam bumi Tapi bagian luarnya kemudian terlempar keluar, jadi seperti kita melempar ke dalam lumpur dengan batu batunya masuk kemudian ada bagian lumpur yang keluar karena ini bukan ukurannya kecil maka dia keluar, kemudian dia jatuh lagi, benda jatuh dalam jarak yang dekat dengan dengan bumi, itu akan langsung jatuh ke bumi, tetapi ketika jauh keluar, dia akan terus mengorbit, jadi benda yang mengorbit itu adalah sebenarnya benda jatuh jadi dari pecahan ini, dari materi bagian bumi yang terlontar itu, kemudian itu menjadi bulan Jadi bulan kita itu asalnya sebenarnya dari dari bumi kita Itu salah satu teori yang yang bukti-buktinya sekarang ini dianggap kuat Mungkin suatu saat nanti ada bukti yang lain Tetapi bukti-bukti bahwa ternyata materi di bulan itu sama dengan materi di kulit bumi Dan di bulan tidak ada inti besi jadi memang itu adalah bagian dari kulit bumi yang terlontar ketika ada objek kira-kira sebesar 1 10 bumi menabrak uh, bumi kita. Nah tumbukan-tumbukan seperti itu pada awalnya itu terjadi. Termasuk juga bagaimana punahnya dinosaurus 65 juta yang tahun yang lalu itu ketika ada objek besar jatuh di Semenanjung Yukatan di Amerika Selatan Itu yang kemudian menghamburkan Debu uh, Sangat banyak sekali Sehingga cahaya matahari terhalangi Pepohonan mati Binatang yang paling banyak makan adalah Dinosaurus Ketika pepohonan sangat kurang sekali Maka dinosaurus adalah uh, Binatang atau makhluk hidup yang pertama kali mati Itu 65 juta tahun yang lalu Jadi tumbukan-tumbukan seperti itu Itu masih pada awal itu sangat banyak sekali. Bahkan salah satu teori mengatakan bahwa asal usul air di bumi kita itu juga adalah kiriman dari bombardir komet-komet. Karena komet itu adalah es, es air yang bercampur debu. Jadi pada awalnya itu ada bombardir dari komet yang kemudian itu menjadi sumber air bagi bagi lautan kita. Itu salah satu buktinya bahwa komposisi rasio antara deuterium dan hidrogen itu sama antara komet dengan laut kita dan evolusi itu juga terjadi di bumi kita jadi jangan mengira bahwa bumi kita itu sudah seperti sekarang Indonesia sudah terpisah seperti ini dahulunya itu diperkirakan sebagai satu benua yang besar sekali ini Amerika Selatan ini Afrika kemudian ini pecah yang nantinya menjadi India kemudian ini Arab Saudi nah Amerika Selatan akan bergeser ke sini kemudian Afrika akan berputar sedikit India ini yang paling cepat geraknya dia akan bergerak terus kemudian bersatu dengan Asia, ini yang kemudian terjadi menjadi pegunungan Himalaya ini pegunungan Himalaya itu setiap tahun dia akan naik karena dorongan seperti ini, kemudian Australia, ini bagian Australia ini adalah bagian Irian. Dahulunya adalah pecahan dari dari Australia. Ini baga bagaimana evolusi di kulit bumi itu juga yang kemudian akhirnya membentuk benua-benua seperti sekarang ini. Kemasta evolusi yang lebih luas di alam semesta. Bahwa kelahiran dan kematian bintang itu ter terus Berlangsung. Ini ada contoh yang menarik sekali pada satu daerah langit. Pada daerah ini, bintang-bintang yang baru lahir dan bintang yang mati itu terpotret sama pada satu daerah ini. Kalau dalam Al-Quran, dalam Al-Baqarah ayat 29, itu disebutkan bahwa bahawa segala sesuatu yang ada di bumi adalah diciptakan untuk kamu. Summastawa ila samaa fa sawahunna sabaa'a samaawat kemudian dia menuju ke langit dan disempurnakan fa sawahunna sabaa'a samaat disempurnakan tujuh langit. Nah, makna menyempurnakan itu bukan berarti kemudian langsung jadi bintang seolah-olah kita anggap barangkali langsung jadi kun fayakun jadi bintang seperti Itu sebenarnya tidak. Dalam proses di alam seperti halnya manusia ada proses lahir berkembang kemudian mati. Di sini kita lihat ada objek-objek yang yang tadi yang seperti kepompong itu adalah bakal bintang. Kemudian di sini debu antar bintang yang tercahayai oleh bintang-bintang di sekitarnya ini berpotensi juga kemudian menjadi daerah pembentukan bintang. Kemudian di sini ada suatu bintang yang yang sudah Meledak, memang bukan pada lokasi ini Tetapi pada arah yang sama Itu adalah bintang yang sudah mati Menjadi satu ledakan besar Kemudian dari ledakan itu Kemudian melempar, melontarkan materinya Kembali ke ke alam Itu menjadi satu nebula Untuk bintang-bintang yang kecil Yang seukuran dengan Dengan matahari kita Itu proses kelahirannya ditandai dengan adanya semburan ke arah dua kara dua kutubnya kemudian di sini akan ada piringan debu yang akhirnya menjadi planet-planet kemudian pada akhir hayatnya nanti akan menjadi apa yang disebut sebagai planetari nebula jadi bintang ini akan menjadi raksasa merah dahulu jadi seperti matahari kita kira-kira dalam perhitungan teori itu umurnya sekarang 4,5 miliar tahun. Nah, sekitar 5 miliar tahun mendatang, matahari akan menjadi raksasa merah Raksasa merah pada waktu itu, berarti planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars Itu akan masuk dalam bola matahari Karena matahari itu bola gas, jadi bola gas Jadi ketika menjadi raksasa merah, itu planet-planet dalam termasuk Mars Jadi Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars itu akan tertelan masuk dalam Matahari matahari menjadi, menjadi raksasa merah Dan akhirnya itu akan menjadi Ketika bahan bakar di dalamnya menjadi habis Bagian tengahnya dia mengkerut Kemudian bagian luarnya akan tersisa sebagai nebula Ini adalah akhir kehidupan dari, dari bintang seukuran kecil, seukuran matahari Kemudian nanti bagian tengahnya itu menjadi bintang yang kerdil putih Ketika energinya sudah sudah habis Nah, bintang raksasa itu prosesnya berbeda dengan bintang yang kecil bintang raksasa ketika bagi, di bagian intinya bintang raksasa ini semakin besar ukurannya itu semakin boros menggunakan energinya jadi semakin cepat habisnya jadi sama aja mungkin eh, dengan manusia kalau bobotnya makin tinggi tentu dia akan menggunakan energi akan lebih besar lagi Nah, bintang raksasa pun seperti itu jadi Bahan bakarnya cepat sekali habis, kemudian nanti yang tersisa adalah besi, FE. Nah, besi ini tidak bisa lagi bergabung dengan unsur lain, membentuk unsur yang lain, tetapi justru akan pecah, akan menjadi visi, menjadi unsur yang yang lebih rendah lagi. Nah, untuk pecah itu diperlukan energi. Nah, karena diperlukan energi tiba-tiba secara mendadak, disedot semua energi itu kemudian bagian tengahnya dia akan runtuh ke dalam bagian luarnya meledak keluar itu yang disebut sebagai supernova jadi bagian ini akan akan meledak keluar tapi bagian dalamnya akan memadat jadi demikian padatnya itu sampai proton dan elektron itu bersatu menjadi netron jadi yang sisa adalah bintang netron nah bintang netron ini karena semakin padat itu seujung jari itu bisa sampai miliaran ton beratnya, karena memang demikian padatnya, demikian padatnya nah ketika neutron pun sudah tidak mampu lagi menahan desakan ini dia akan menjadi black hole, lubang hitam lubang hitam itu demikian padatnya sampai cahaya pun bisa ditariknya, ini contoh dari bagaimana proses proses black hole ketika berpasangan dengan yang di tengah ini adalah black hole kemudian berpasangan dengan bintang raksasa di sampingnya maka bintang raksasa ini disedot materinya, jadi bukan bukan hanya materi, karena cahaya pun bisa disedot oleh black hole ini black hole disebut black hole karena tidak terlihat karena cahaya diserap, maka dia tidak terlihat, tetapi diketahui bahwa black hole itu ada itu dari fenomena seperti ini jadi dari bintang ini disedot kemudian jatuh ke dalam black hole Karena ini kecepatan yang tinggi sekali pada ruang yang sempit, maka kemudian menjadi panas yang tinggi sekali, dan itu kemudian memancarkan sinar X. Dan ini yang dipantau bahwa di sana, itu ada penyerapan materi, dan yang dipancarkan adalah sinar X. Ini eh, akhir kehidupan dari bintang yang bermasa besar. Nah, kita lihat lagi dalam skala besar, bintang-bintang itu kemudian membentuk galaksi galaksi kita, galaksi Bima sakti itu kira-kira bentuknya seperti ini bentuk, bentuk spiral seperti ini di dalamnya ada bintang, kemudian ada debu-debu yang menjadi daerah pembentukan bintang-bintang baru di dalam satu galaksi ini bisa ratusan miliar bintang di dalamnya padahal di alam semesta ini Jumlah galaksi sangat banyak sekali seperti ini. ini. Hampir semua titik di sini ini adalah galaksi yang isinya ratusan miliar bintang. Dan dalam skala yang lebih besar lagi, galaksi-galaksi ini kemudian membentuk gugusan-gugusan yang kalau kita lihat itu ada daerah yang seperti filamen-filamen, kemudian ada daerah-daerah daerah kosong. Alam semesta diketahui mengembang. Jadi kalau dalam Al-Quran dalam surat Az-Zariyat ayat 47 dikatakan, "Wasama ibayne naha biidwa inna lamusyaun dan langit kami bina kami bangun dengan tangan kami dan kami kuasa meluaskannya." Itu ditafsirkan dan ilmu pengetahuan sekarang bahwa memang alam semesta ini mengembang. Kalau kita lihat bintang-bintang yang dekat, itu spektrumnya seperti ini. Jadi dengan menggunakan seperti prisma, cahaya bintang di, dimasukkan ke prisma, kemudian kita akan lihat ada garis-garis. Ada garis yang berasal dari atom kalsium, kemudian ada yang dari atom besi, dan sebagainya. Tetapi untuk galaksi yang semakin jauh, ini ternyata garis hitam ini sudah bergeser, tidak lagi seperti ini. Di laboratorium mungkin ukuran seperti ini, bawah atom dari kalsium itu pada panjang gelombang sekitar 400 nanometer tetapi di galaksi yang jauh sudah bergeser ke arah warna merah kemudian galaksi yang lebih jauh lagi sudah bergeser lagi untuk quasar yang lebih jauh lagi itu sudah bergeser lagi nah ini yang kemudian ditafsirkan bahwa dengan hukum efek Doppler yang kita belajar di fisika semakin jauh itu frekuensi yang kita terima akan mengarah ke arah merah, jadi yang semula Sebut saja ini dari spektrum kalsium pada 400 nanometer, ini untuk objek yang jauh sudah sampai dengan 500 nanometer. Dari perbedaan panjang gelombang ini kemudian nanti bisa dihitung berapa kecepatan menjauhnya. Ini yang kemudian menyimpulkan bahwa alam semesta ini mengembang. Tetapi jangan dibayangkan bahwa Big Bang, ledakan besar, kemudian dengan pengembangan, itu sama seperti ledakan bom. Jadi kalau ledakan bom kita tahu pusatnya. Nah kalau Big Bang tidak seperti itu Meledak itu adalah alam semestanya mengembang secara bersama-sama Jadi tidak ada yang disebut sebagai pusat dari alam semesta Ibaratnya pengembangan alam semesta itu ibaratnya kita membuat kue kismis Jadi adonan ditambah dengan kismis di dalamnya Ketika masih dingin itu ukurannya masih kecil Tapi kemudian dipanaskan dia akan menjadi mengembang Jarak antar masing-masing kismis ini akan membesar Seperti halnya Jarak galaksi-galaksi kita itu makin besar Tapi ukuran masing-masing kismis tetap Jadi ukuran galaksi kita itu tetap seperti itu Tetapi jarak dengan galaksi lain Itu semakin lama akan semakin jauh Nah alam semesta pun seperti ini Alam semesta akan terus mengembang Kemudian di luar alam ini Kita tidak bisa bertanya ada apa Karena di luar ruang Alam ini bukan bukan ruang lagi Jadi yang pemahaman kita secara fisika Alam itu adalah Di dalam ruang ini Waktu juga di dalam kerangka tersebut Ada perkembangan yang menarik Pada akhir abad ke-20 Tahun 98 yang lalu Bahwa pengembangan alam semesta Terkait dengan apa yang disebut sebagai Dark energi gelap Ya kalau dengan bahasa Bahasa agamanya tentu adalah kekuasaan Allah yang menggerakkan itu Tetapi dalam bahasa fisika itu harus dirumuskan apa Nah itu akhirnya jatuhnya Sebagai dark energy Dan ini ternyata jumlahnya paling besar 65% Jadi galaksi-galaksi terus mengembang itu Itu karena ada energi yang menariknya Sementara ada yang disebut sebagai dark matter Seperti black hole Itu adalah termasuk bagian dari materi gelap Tidak terdeteksi tetapi dia ada Dan Dark matter ini cenderung menahan dari pengembangan itu, tetapi dark energy ini cenderung menarik. Dan apa yang kita lihat di langit bintang-bintang itu sebenarnya hanya 0,5 persen, sangat sedikit sekali dalam komposisi alam semesta kita. Kemudian ada lagi yang neutrino, ini yang tidak bisa ter terdeteksi dan ini bisa menembus apa saja, itu 0,3 persen kemudian elemen-elemen berat yang ada di alam, besi kemudian dan sebagainya itu hanya 0,03% Nah, secara teori ini mungkin sekedar gambaran bahwa dahulu orang menteorikan bahwa umurnya dari sekarang itu kurang dari 10 miliar tahun dan diperkirakan alam semesta akan mengembang kemudian akan-akan akan runtuh lagi sebagai big crunch tapi bisa jadi seperti itu isyarat di dalam alquran menyebutkan bahwa dalam surat Al al'anbiya ayat 104 bahwa nanti alam semesta akan dikembalikan seperti halnya menggulung kitab jadi seolah-olah alam yang sekarang mengembang galaksi-galaksi itu makin menjauh nanti akan dikerutkan lagi dan dalam ayat lain disebutkan pada saat itu bintang-bintang berjatuhan pada saat bintang-bintang berjatuhan karena alam ini semacam di Dikerutkan sehingga jaraknya semakin lama Semakin dekat seolah-olah bintang itu Berjatuhan Tentu pada masa itu manusia sudah tidak bisa melihat lagi Nah Yang teori yang sekarang dengan menggunakan Dark energy ini Sekitar 0,65% Itu Alam semesta lahir Sekitar 13,7 miliar Tahun yang lalu Kemudian ini akan terus mengembang Dan ini pada saat sekarang itu nanti akan terus mengembang dan mengembang. Artinya galaksi-galaksi akan terus terus uh, menjauh. Sekedar ini penjelajahan kita tentang bagaimana asal usul alam semesta. Kemudian nanti insya Allah kita membicarakan tentang mencari jejak hidupan di luar bumi. Kemudian skenario kehancuran kehidupan uh, di bumi dan alam semesta akan dibahas kalau ada pertanyaan saya persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, sebelumnya saya mengaturkan ucapan terima kasih atas presentasi Bapak ya. jadi menambah suatu wawasan bagi saya ini ada suatu renungan saya pak, yang sampai sekarang belum terjawab namun sebelum saya menyampaikan uh, apa renungan saya itu saya ingin mengklarifikasi dulu pertama Apakah Bapak eh, sepakat eh, Bahwa barang ciptaan itu Tetap dia harus Ada batas volume Sepakat tidak Semua ciptaan itu Dia terikat dengan Suatu ukuran ruang Dan ukuran ruang Bapak sepakat nah, Saya kira tidak tidak selalu seperti itu, karena Dari segi volume Itu bisa mengembang Atau bisa menyusut gitu. In prinsip ada batasnya Sepakat <laughs> ya, dalam lingkup apa? karena dalam lingkup alam semesta itu ada yang disebut sebagai model alam semesta itu apa yang disebut sebagai tertentu tapi tidak terbatas oke, Bagaimana kita itu? cari titik temu saja ya. saya mengikuti cara berpikir Bapak ya. terus yang kedua apakah Bapak sepakat? Bahwa semua yang diciptakan ini Berbatas waktu Artinya ada mulai dan ada berakhir Dalam konsep Adanya Big Bang Itu alam semesta Dan termasuk yang lain tentu ada awalnya akhirnya. Dan tentu ada akhirnya Oke sekarang masuk pada renungan saya pak <laughs> Setelah saya merenungkan semua ciptaan ini pak Dan kembali kepada tadi kesepakatan awal Yang belum ada titik temunya Bahwa eh, semua yang diciptakan itu ada batasannya Kemudian saya berpikir juga setelah saya membaca Al-Quran dijatuhkan di sana bahwa ada batasan kalau yang saya tangkap mudah-mudahan pikiran saya ini tidak pas lah ya dan mudah-mudahan diampuni kalau ini salah oleh Allah ya. Jadi eh, yang diciptakan ruang yang begini besar itu di dalam Al-Quran yang saya tangkap ada yang namanya eh, suatu media yang namanya arasi. Jadi adalah batasan dari ruang yang diciptakan sendiri itu namanya arasi. Itu yang sepengetahuan saya, mudah-mudahan pengetahuan saya ini salah, mohon diluruskan. Maka pada kesimpulan akhir, bahwa eh, apa yang ada di alam ini dengan konsep bahwa yang diciptakan itu berbatas waktu dan ruang. Eh, saya berkesimpulan bahwa ini adalah rongga, rongganya Allah gitu ya. Setelah itu di batasan arasi itu, itulah Allah yang sebenarnya. Dan tak terbatas, tak berhingga, tak berhitung. Kemudian konsep yang ada di dalamnya itulah rongga yang diciptakannya. Saya enggak tahu apa ada rong-rong lain yang seperti ini Tempat galaksi-galaksi berada Pertanyaannya bagaimana komentar Bapak Tentang renungan saya ini Terima kasih Ya Arash Itu sering disebutkan Sebagai singgah Allah. Ya, Itu tentu bukan Alam fisik Itu adalah bagaimana Sesuatu Manusia Karena selalu manusia itu membayangkan ada sesuatu pasti ada tempatnya Kemudian Allah memberikan istilah itu Arash Nah itu apa bentuknya Apa fisiknya tentu akan berbeda Karena Tentu Arash pun adalah ciptaan Allah kan Dan itu tentu ada batasan-batasan Setiap ciptaan Allah Ada batasan, hanya Allah yang berbeda dari makhluknya Nah Yang ada di alam ini Itu memang Apa yang alam fisik Yang lahir dari saat Big Bang tersebut ruang dan waktu itu bermula saat big bang itu di luar itu kita tidak bisa membayangkan ada ruang lain dan dan eh, apa yang tadi termasuk juga yang terbatas eh, tanpa eh, jadi alam semesta ini eh, tertutup tetapi tanpa batas artinya pada dasarnya kalau kita mampu melihat satu objek yang jauh, itu kita bisa melihat galaksi yang sebenarnya kita kita lihat sendiri. Atau pada misalkan kita dapat melihat punggung diri punggung kita sendiri di tempat yang jauh, karena alam ini adalah alam yang tertutup yang melengkung. Cahaya itu pada dasarnya dia dia tertutup seperti itu. Nah itu itu alam yang ada di yang alam fisik yang kita kita ketahui. Bahwa alam non fisik di sana ada malaikat, ada jin. Itu itu yang yang tentu uh, bukan alam fisik. Dalam bahasa Al-Qur'an disebut jin itu terbuat dari nar dari api, tentu energi. Kemudian malaikat itu dari nur, dari cahaya, ini elektromagnetik. Nah, itu tentu fisikanya beda, itu sudah bukan uh, fisik lagi. Jadi Pekan lalu saya sedikit menyinggung tentang Isra Mi'raj. Ketika Isra Mi'raj Rasulullah bersama Malaikat Jibril itu jangan kita bayangkan dengan perjalanan seperti kita menggunakan pesawat terbang dari Mekah ke uh, Bethlehem, ke Bethlehem kemudian ke Sidratul Muntaha di suatu planet tertentu. Tapi itu adalah satu perjalanan menembus suatu dimensi yang lain yang di luar dari dimensi kita. Saya kira itu batasan-batasan sebagai makhluk tentu ada dan Kalaupun misalkan disebut malaikat bisa saat ini ada di sini dan saat lain ada di tempat lain sebagai makhluk tentu ada batasan juga. Ya. Mudah-mudahan uh, ya. eh, saya masih mengganjal pak mungkin mungkin yang terakhir saja saya minta eh, pendapat bapak. Apakah langit ini tidak berbatas? Itu saja. nah itu yang langit yang disebut sebagai uh, tidak berbatas itu memang seperti dua alam semesta ini tertutup tapi tidak tidak terbatas jadi seperti hanya pada bola bola itu ukurannya tertentu tetapi tidak terbatas seperti kita cari batas bumi itu di mana sih gitu. kita berjalan ke arah timur dia akan balik lagi pada titik yang sama seperti Magellan pergi ke arah barat ke Amerika kemudian dia semestinya akan berputar melalui Pasifik kemudian balik lagi ke, ke Eropa itu kira-kira seperti itu jadi alam semesta pun dalam gambaran ada Big Bang kemudian ada Big Crunch itu seringkali diilustrasikan bagaimana perjalanan kita mengikuti garis-garis hayal dari garis bujur pada bola bola bumi Semakin menjauh dari titik awal dari Big Bang, itu alam itu semakin besar. Jadi garis-garis lintang itu semakin besar, makin besar. Kemudian pada ekuator itu adalah yang terbesar. Kemudian dia akan mulai mengkerut lagi, kemudian menjadi Big Crunch, menjadi keruntuhan. Tapi bahwa alam semesta terbatas, saya kira itu iya. Itu itu yang uh, ditentukan. Iya. Kemudian ada pertanyaan tertulis bagaimana pendapat bapak tentang teori bahwa sebenarnya materi itu tidak ada, seperti dijelaskan Harun Yahya dalam. Ketiadaan materi Apa yang dituliskan oleh Harun Yahya itu Banyak hal yang Bagus dan menarik Dan banyak hal juga dalam hal sains Itu tidak dijelaskan Secara benar Saya belum mengkaji semua Dari CD-CD uh, nya Tetapi Misalkan bagaimana mengkritik Tentang teori evolusi Itu pun berbeda sebenarnya dari tinjauan sains Jadi kalau disebut bahwa materi itu sebenarnya tidak ada, ini dalam konteks apa? Dalam konteks sains kita kenal ada materi dan ada antimateri. Kalau materi dengan antimateri bersatu, itu yang kemudian menjadi menjadi hilang, jadi tidak ada. Nah, ini tidak jelas bahwa materi itu tidak ada. Yang jelas materi itu ada karena secara fisik itu menempati ruang dan bisa kita lihat. Itu itu yang Mungkin ada maksud yang lain barangkali itu yang saya sendiri tidak mengetahuinya. Ya. Hanya kalau membaca, membaca apa, membaca buku Harun Yahya atau melihat apa, VCD nya itu, ya menurut saya kalau bisa dikaji dengan sains itu tidak sepenuhnya bisa diterima. Jadi harus kritis membacanya lah, atau kritis melihatnya. Jadi ada yang, karena memang latar belakangnya bukan sains, saya kira dengan keterbatasan manusia, bisa, bisa jadi. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, Ulil Albab itu tidak berarti tahu segalanya, tapi dalam penjelajahan intelektualnya kemungkinan salah itu ada. Jadi tidak bisa selalu benar. Apa yang saya jelaskan baru baru saja itu mungkin juga ada ada kesalahan. Tapi sedapat mungkin eh, menggali dan menggali apa yang ada di alam itu yang ditentukan. Jadi kita mencari dan mencari, dengan itu kita bisa tahu lebih banyak, tetapi menyadari juga mungkin kita sendiri keliru dalam menyampaikan keliru dalam berteori jadi apa yang disebutkan Harun Yahya juga kemungkinan ini ada kekeliruan atau mungkin kita salah menangkap maksudnya. Ya. barangkali ada lagi ya oh. <gifat <gifat <gifat bapak dulu pak ya dengan dulu uh, dari penciptaan Umi tadi memang sudah ada Bapak terangkan sedikit yaitu seperti perpisahan Amerika Amerika Selatan dengan Afrika berdasarkan penyelidikan sampai sekarang itu pergerakan antara menjauh Afrika dengan Amerika itu 6 cm per tahun kemudian dalam rangka pengkerutan terjadinya Gunung Himalaya tambah tinggi dan saya juga telah mengikutinya pelajaran ini. Dan kejadian ini saya tanyakan kepada Bapak. Kerana pergerakan antara uh, benua Amerika dengan Afrika tadi berpisah 6 cm per tahun. Dan Himalaya mengkrut tambah mendekat. Dan Irian dengan Australia juga tambah menjauh. Dan akhirul kalamnya nanti bagaimana kejadian bumi ini setelah pergerakan itu berlanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya itu uh, sebenarnya orang-orang geologi Pak. Orang-orang geologi sudah memetakan masing-masing lempeng. Itu bergerak ke arah mana? Berapa kecepatannya? Tadi yang Bapak sebut mungkin ya... 6 cm per tahun misalkan Di tempat yang lain mungkin ada yang lebih cepat lagi Ada yang memang menjauh Ada yang kemudian masuk ke dalam Ini yang kemudian menimbulkan gempa Gempa tektonik itu Dan bagaimana akhir bentuknya Itu mungkin dengan Dengan simulasi komputer Mungkin sudah ada yang membuat ini saya belum tahu Jadi dengan disebut saja India itu bergerak ke arah Himalaya Sekian cm per tahun Misalkan Kemudian mungkin yang tempat lain, Arab itu mungkin bergerak lagi ke arah India, jangan-jangan Arab dan Iran dan India nantinya bersatu barangkali bisa jadi nanti Irian itu akan lepas misalnya ke arah Jepang kemudian itu, itu, kalau diketahui masing-masing lempeng, itu pada prinsipnya bisa, dengan simulasi sekarang simulasi komputer itu bisa diperhitungkan dalam sekian, tentu hitungan mungkin jutaan tahun ya itu kira-kira peta bumi itu seperti apa itu pada prinsipnya ya mungkin teman-teman geologi barangkali sudah ada yang men uh, mencoba mensimulasikan itu ya. terima kasih pak bismillahirrahmanirrahim mungkin uh, saya mau menambahkan dari pertanyaan yang dimaksudkan dengan tidak adanya materi itu tadi asumsi yang ditarik adalah seperti maaf ini pak ya jadi kalau kita melihat struktur atom, molekul dan sebagainya, kan lebih banyak ruang di antara materi atau proton atau neutron tadi, elektron. Jadi sesungguhnya lebih banyak ruang daripada materinya gitu. Asumsi tarinya itu ke sana sebetulnya. Jadi e, pengertian kalau kita melihat itu menjadi sebuah lebih banyak ruangnya daripada titik-titik itu tadi, pun titik-titik itu sejatinya kita juga nggak tahu apa itu yang dibilang elektron, apa yang dibilang proton. Kita juga gak tahu Jadi di bukunya Arun Yahya itu menceritakan Kalau pendekatannya adalah lebih ke arah sana Bukan kepada seperti yang Bapak sampaikan tadi Anti-materi dan materi dalam pengertian fisika modern gitu Itu yang pertama Yang kedua Dan seterusnya itu banyak tadi Itu adalah sebuah pertanyaan saya saya enggak mengharapkan sebuah jawaban sebetulnya Saya hanya ingin membuat Pemikiran kita bahawa Dari proses ini sesungguhnya Ada zat yang menciptakan Gitu. Pertanyaan saya sederhana Semua teori ini berawal dari satu titik Ledakan Apa yang terjadi sebelum ledakan itu? Yeah. Kita enggak tahu apa yang terjadi sebelum ledakan itu pun ilmu pengetahuan sampai kapan pun tidak akan pernah tahu, saya jamin itu pak. Iya. <tuh> Kalau kita nggak tahu apa sebelum meledakan, pasti kita juga nggak akan tahu akhirul <tuh> <tuh> akhirul kalong tadi itu pak. Kehancuran yang seperti apa yang terjadi itu adalah uh, kita juga nggak nggak pada tahu pasti itu. Yang kita tahu kan sesungguhnya hanya proses. Uh, perjalanan dari pengamatan empirical yang ada Sehingga kita membuat kesimpulan Dulunya adalah seperti ini titiknya Pertanyaan ini akan berkembang lebih lanjut Kenapa misalkan Pada 100 derajat celsius Dengan, dengan tekanan satu atmosfer Air itu mendidih Pertanyaannya akan berkembang seperti itu Atau uh, Kenapa ikatan energi antar atom itu sebesar suatu konstanta yang fix gitu? Pasti tidak berujud sebuah atom, pasti tidak akan pernah berujud sebuah hidrogen sekalipun. Kalau tidak pernah berujud hidrogen ya nggak pernah ada alam semesta gitu kira. Yeah. Nah, <laughs> jadi artinya, sebuah, kalau kita meyakini proses Big Bang, Big Bang itu boleh jadi benar. Tapi kenapa harus ada besaran-besaran yang saya sampaikan tadi itu Yang membuat alam semesta ini terwujud itu Sebuah aspek yang lain menurut saya Adanya peran zat ya. Itu aja mungkin kira-kira Pak -kira Nanti jadi iya kepanjangan ya. Tentang penasiran bahwa di alam ini lebih banyak kekosongan dibandingkan dengan materinya Iya jadi kalau lihat dari ini, dari galaksi-galaksi yang sudah dipetakan kemudian dibuat modelnya, ini banyak sekali kekosongan-kekosongan di sini. Dan kalau kita lihat tadi yang gambarnya indah seperti ini, ini terlihat seperti awan, tapi sebenarnya kerapatan di dalam di sini, itu jauh lebih renggang dibandingkan vakum yang bisa kita buat di laboratorium bumi. Jadi yang vakum yang kita buat di laboratorium bumi itu masih lebih padat dibandingkan kerapatan di sini. Jadi memang demikian jarangnya, karena tapi ini karena ukurannya besar sekali, maka kemudian debu-debu yang sebenarnya lebih jarang dibandingkan vakum yang ada di bumi itu terlihat seperti ini. Jadi memang alam semesta itu sangat jarang sekali. Bahkan kalau dilihat dari komposisi alam semesta tadi, ini sebagian besar justru berupa energi yang ini materinya itu sangat kecil sekali jadi kalau disebut bahwa materi itu hampir tidak ada dalam pengertian di alam semesta itu ya memang dilihat dari komposisi ini hanya kecil sekali ini materi-materi yang yang terlihat oleh mata bahkan ini tidak terlihat oleh mata yang terlihat itu adalah bintang kemudian elemen berat yang ada di bumi dan di planet itu berarti hanya 0,53% yang bisa kita yakini itu sebagai materi Selebihnya itu adalah materi gelap Ada Tetapi tidak bisa kita lihat Seperti black hole tadi Kemudian ditambah lagi Karena energi dan materi Itu dalam konsep alam menjadi satu kesatuan Jadi tidak bisa dipisahkan di Kemudian Tentang ada apa sebelum sebelum Big Bang Itu disebut sebagai singularitas Jadi pada titik itu Tidak berlaku lagi fisika Jadi kita tidak bisa Meneliti, jadi dengan alat apa kita meneliti itu? Nah itu, ya akhirnya kemudian ilmu pengetahuan kita jangan tanyakan di luar itu, karena ilmu pengetahuan sudah, sudah menyebutkan tidak berlaku lagi fisika. Kalau kemudian tadi dengan konstanta-konstanta yang ada di alam, kemudian eh, nanti tidak wujud seperti ini.